Pak Fendi, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Pak Ya kalau menurut saya memang Sudah tidak Pas lagi lokasi bandara disitu Harusnya dipindahkan Kalau bisa di Seperti di satu pulau gitu,、Bu. Jadi pulau, pulau itu Nanti dikonekkan d a Seperti apa, airport Cap l i k o k di Hongkong Jadi begitu masuk di gerbang Nah disitulah di screening Segala taksi tidak b e r penumpang, ojek、oh, atau cell p h o n gak bisa masuk. Kalau tidak, tidak akan pernah tertib bandara di Jakarta ini, di Tengkareng ini. Kalau tidak d i p i n d a h k a n seperti itu. Itu memang、eh, kalau saya sering travel. Kalau saya, bandara kita b a n y a k j a l a n luar negeri b u e Dengan sama di Indonesia aja. itu mendarat di Bandara Internasional Cengkareng kalau kita dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sangat mengerikan bu dan c i k u p melihat saja semua orang melihatinnya ya mau merampok tuh tas-tas digelap. Lain kalau kita turun itu di Surabaya aja bu kita turun rasanya itu aman sekali bu sangat nyaman tuh di Bandara di Semarang maupun di Surabaya. nah ini saya nggak tahu pemerintah Jakarta nya nih gubernurnya g i mana nih harus dibereskan memang bu terima kasih bu terima kasih kembali Pak Fendi Pak Andi selamat pagi, pagi. silakan bapak ya、oh. uh, memang sih di Jakarta terminal satu atau mungkin terminal dua agak brutal gitu ya tapi kalau di kita naik terminal tiga kebetulan saya sering di terminal tiga nggak seseram seperti yang tadi disebutkan sih、uh, nyaman terus、uh, baiklah semuanya t e r p a t a rapi mungkin ビザ、マンジョンとセリケーティーティーティーティーティーティーティーティーティ a ティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティー l ィーティーティ a ティーティーティーティーティ i ティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーテティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーテティーティティーティーティーティーティーティー itu banyak uang parkirnya itu dengan mulut berbau alkohol ya kan ini dimana PT. Angka s a p u r a berperan disini ya mereka kan memungut pajak ya kan, setiap penumpang ada pajaknya ya、kan? kemana a n uangnya dan WC-nya pun kotor kojek dimana-mana kalonya, porternya taksinya Taksinya itu seperti kayak bapak, bapak itu yang barusan bicara itu benar. Jadi pas kita turun s u t a k s i n y a tukang taksinya itu seperti kayak mau merampok y gitu. Dan uh, uh, wah tuh. Ini jadi k tepat sekali dikatakan seperti p e n g i n a Obet ya. Kalau saya bilang sih 26 tahun sudah cukup dewasa. Gitu. Terima kasih. Pak Anwar selamat pagi. Ya selamat pagi. s i l a k a n Pak Anwar. Ya memang itu kan kalau n gak g salah kan Jirutnya itu kan dulu dari kereta api ya Jirutnya ngelola sekarang Angka Satpura itu Itu kan dulu dari kereta api Dari kereta api itu kalau n gak g salah dulu Gagal juga, nah itu kok k e r a p a bisa jadi Mengelola bandara Internasional lagi, ya itulah mungkin Biangnya itu kan, surahnya itu Itu aja, makasih Terima kasih Pak Anwar, Pak Sugiharto, selamat pagi pagi s i l a k a n Memang khususnya aparat 私はそれを見つけた時 Terima kasih kembali Pak Segarto. i Yang berikutnya, Pak Sevan, selamat pagi. Halo. Ya, Pak e r i k selamat pagi, Pak. Ini saya dengan Erwin ya, Bu.、Oh, ya. Pak Erwin, oke, s i l a k a n Pak Erwin. Bu, saya mau kasih komentar aja soal Pak i n a n d i Bandara itu.、E, berapa kali saya lihat ada beberapa waktu tertib gitu ya. Cuman berapa waktu lagi nggak tertib gitu loh, Bu. Jadi s e p e r t i y a Indonesia ini harus t e g a s bu, disiplin. Undang-undangnya jelas, bu, disitu. Bagi porter-porter, parkir-parkir liar, gitu ya. Langsung aja kalian sanksi, bu, gitu. Kalau nggak t e g a s t e g a s ya begitu. Ya, terima kasih, bu, ya. Terima kasih kembali, Pak Erwin, Pak Bambang. s a m a t pagi. Pagi, bu. s i l a k a n Pak b a m a n g k a l e n t a r saya sih, kalau saya lihat, itu kan banyak anggota keamanan. polisi maupun pol p p n y a itu gak berperan sama sekali m u n g k i n a n banyak mafia aja Bu itu, diberantas aja disananya, makasih kembali Pak Coki, selamat pagi halo, ya selamat pagi Bapak s i l a k a n、uh, menurut saya hal ini、uh, prioritas ini Bu karena kemarin saya kalau gak salah baca Menara Jakarta itu mau jalan lagi saya pikir bandara ini jauh lebih prioritas daripada Menara Jakarta karena ini Uh, selain tadi yang sudah disebutkan oleh bapak-bapak sebelumnya ini juga akan pintu gerbang untuk masuk ke Indonesia Dan juga disini、uh, banyak kegiatan ekonomi yang terganggu gara-gara terlambat masuk ke sana Karena lokasi ya, lokasi terlambat masuk ke sana, kemudian banjir dan lain sebagainya Jadi, sekarang kalau kita dibandingkan dengan k g g a usah Singapura dengan KL, Bangkok dengan Cina h dan lain sebagainya udah jauh malu juga kita itu sih. ini t u sih. i harusnya prioritas、uh, pemerintah n y a untuk dilihat、Parasit. terima kasih kembali Pak Seven, selamat pagi halo Halo. ya selamat pagi Bapak, ya, Pak Doni s i l a k a n Pak Doni ya kalau namanya PUMN begitu karena m a mbak. jabatan bukan jabatan politis bukan jabatan profesional パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーテ Tapi kalau masih dipaksakan begitu, sumber-sumber korupsinya, para-para politisi, para-para orang-orang yang ada di pemerintahan, ya udah sampai kapanpun, b t u k a t a m a a n g u s m a a n u m a s i a n a m a s a n a s a a siang, dua s m a i a n g u a s a m n dua sama n g a sama i a n a s m a s s m a i a n g dua s m a i a n g u a s a m n dua s n d i a n a s m a n a s m a i a n g a s a i a n u a sama d u s n g d a s i a n u s a m n u a s a m i a u a s a n g d a sama i n d u n g a s a m i a u s a m g u a s a m s a n u i n g d a i a n g a m a n g d a i a n g d u n g a s a m n g u a a g d a sama siang, d a i a a n g a i n g d u u g a s n g a a d a sama u n u a n g a kerja jadi sopir tak s i di tempat parkir juga d i m i k i a sudah rumit gitu terima jadi, kasih yang selamat siang pak selamat siang bu bapak ian silahkan ya、sayang. saya pikir bentuk tatgas khusus aja bu disitu s i di a p hari diaudit lah sampe rapi ya bu ya、mm -hmm. ya saya rasa gitu aja kalau gak a k udah dibenahi ya begitu、bu. ya lagi bu、mm -hmm. Bikin satu tap gas khusus、okay. Terima ya. kasih Pak Ian Bapak Korniadi selamat siang Selamat siang s i l a k a n ke mentor Anda Jadi mengenai badan s o k a Ini menurut saya memang sangat memalukan、ya. Karena begini Saya sering ke luar negeri kemanapun Satu-satunya b a d a a yang ada Oke、okay. uh, Terus s o e k a g taksinya itu Soekar taksinya Suka kasar Itu intinya sebenarnya semua ini a d a l a korupsi Kalau n g g a k ada korupsi sebenarnya n g g a k akan jadi seperti ini k i n t e r l a l u banyak Contoh parkir Pemda DKI dengan Banten itu bagi dua Akhirnya parkirnya jadi, jadi sangat luar biasa Harus 4 ribu per berapa jam Orang ngapain ke bandara sampai、e, 3 jam 4, 4 ribu Itu kan hanya permainan a j a Nah jadi hal-hal s -hal e p e l e itu adalah sebenarnya angka sakura, s e b a a itu membenahinya itu tidak s e r i u s karena memang banyak kepentingan dibalik ini Baik, terima, ya, terima, kasih, terima kasih Pak Kurniadi, Bapak Yulius selamat siang selamat siang saya、uh, saya pikir bukan pembenahannya harus semua、ya. bukan hanya sebagian-sebagian, mulai dari、uh, masuknya ke bandara sampai ke semua fasilitas yang ada dan Ini tahu, sul saya ini、e, bagaimana ya, coba tolong ditanggapi. b a r a n g kali mungkin menterinya harus berkantor di s a n a kali, supaya e, selalu e, lihat bagaimana keadaan di sana. Terima kasih, Pak Yulis. Pak Gino, selamat siang. Ya, selamat siang.、Uh, itu, itu pemandangannya dari Pak Kepala atau petugas lah. Petugas yang terkait di situ. p e n u dibenahi sebenarnya.、Hmm. Apa kendalanya, apa... ...tepatnya,、nah, itu aja. Itu aja,、Baik. kalau saya perhatikan di sana. k a l a u tegas ya, tegas kalian i t u Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak David, selamat siang. Halo? Pak David, silahkan komentar Anda. Saya? y a Halo? Iya, Pak David, s i l a k a n、nah, Eh, kasih... パパテディ、サ<ペー>、eh, oh、i マチア r サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、サラマチアン、a ラマチアン、サラマチアン、 やしらかんぱかっそな Uh, jadi cukup asli l i n u n g a n y a itu yang positif nah, sekarang masalah、uh, kesemrawatan di bandara salah satu yang perlu kita perhatikan banyaknya parkir mobil-mobil yang v i p atau VBID、uh, dan juga sebagian yang merupakan plat non-sipil itu yang kadang-kadang membuat uh, tempat kedatangan、uh, semrawat, jadi bukan hanya kedatangan asongan ataupun、uh, taksi liar, tapi juga kelompok-kelompok tertentu yang menciptakan bawahnya itu aja p e m e i n t a h dari saya pak. Ya baik terima kasih Pak Harsono pak... pak Jo selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak Jo. Ya gini Pak, saya terus terang saya sedih lihat、uh, muka Indonesia seperti itu ya Pak. Orang datang dari mana-mana, yang dilihat utama adalah itu bandara internasionalnya. saya kalau kesana itu banyak itu tukang-tukang kasongan -tukang yang itu tukang semis sepatu lah apalah nawarin-nawarin gitu saya berharap itu pada angkasapura 2 ya kalau n gak g salah yang ngelola itu ya pak ya itu mereka untuk lebih disiplin untuk terutama orang-orang yang nawarin-nawarin semis sepatu ngemis-ngemis minta apa itu sumbangan-sumbangan gitu tolong itu orang、oh, itu diusir pak gitu pak sedangkan untuk kepentingan mereka pribadi bukan untuk、uh, yayasan atau apa gitu untuk Uh, mereka minta-minta sumbangan itu Itu juga security-nya itu tolong diperbanyak gitu loh Pak、ya. Nah itu untuk、uh, sebagian besar itu、uh, Lantainya udah n gak g dirawat Toiletnya aja malu saya ngeliatnya Pak e n c i n g situ aja untuk megang、uh, uh, Apa namanya kerana i r n y a aja jijik kita Pak Untuk megangnya Serius Untuk megang kerana i r n y a aja jijik Malu kita kalau ngeliat muka Indonesia d i k i t u i n Pak Padahal itu berapa tuh income yang masuk Hari ke situ itu kan bisa untuk perawatannya jauh lebih maksimal apa? ya baik terima kasih Pak Jawa atas komentarnya halo selamat siang Pak Budiawan ya s i l a k a n Pak dengan komentarnya y a itu kalau di bandara ini kita udah d a r parkir Pak ya、e, terus di dalam diminta lagi parkirnya Pak jadi kayaknya mungkin kita bermain dengan sukuri di tengah k a k a s i lebih garam Pak b i t e a k a Pak ya baik terima kasih Pak Budiawan Pak Adi selamat siang selamat siang Pak ya s i l a k a n Pak Adi Iya, Pak. Aduh, saya juga kaget juga, Pak. Itu calonnya itu banyak, banyak banget di sana, Pak. Itu kan bandara itu kan ada pengelolaannya, Pak. Pasti ada kepalanya, Pak. Kalau dalam waktu satu bulan memang tidak mampu... ...untuk mencapai ulang tahun bandara... ...ya, mundurkan d i r i a j a Pak, di ganti yang baru. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Adi. Pak Waluyo, selamat siang. Ya, siang, Pak. Silakan, Pak Waluyo. Komentar saya itu... Bayangin sebenarnya masalah ini dari dulu Pak, bukan saat ini. Sejak dulu juga sudah terjadi itu. Cuma,、uh, Pak, wartawan juga meriputnya s e p o t o n g s e p o t o n g Nah, yang saya kadang-kadang nggak habis pikir, dulu lahan hijau di dalam itu banyak sekali Pak. Tapi sekarang udah terminal bisnya juga banyak, saya nggak tahu ada kepentingan. Di situ banyak kepentingan Pak. Ya, mungkin dari,、uh, dari taksinya, dari busnya, itu... パンレスのマティアン パソフィアンさすは何でしょう 私が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 i 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何そのが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がのが何が何が何が何が何が何が何が何 やばい 3mA、ソビエン。 パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパ brasile どうしたらいいのか シュランガンバーディー。タクシーディバンダーエポティーニー、サンアカチャウエブヤヤ、ヤンロスミ、マオトキダラスミ、ヤンプロトマイヤロスミ、バギトキタジャラン、タンアママサ、キタハウスバイヤル、ベナボロンアンブウ。ケディ、トゥサイラサポン、キタンアン、トゥタクシーアロスミ、タティダラスミ、サマアジア、バカシブウ。OK、パーローバッドシュランガン ?YAMBAINU。 hitra buruk buat kita karena itu kan airport internasional kalau saya berpergian dari luar negeri itu ada dua tiga orang m e m b u n t u t i saya dengan tujuan untuk mengangkut barang saya ke mobil padahal ini gak diperlukan karena saya punya supir yang bisa mengangkat dan kadang-kadang kalau n g g a k dikasih uang marah nah ini sebetulnya petugas tahu atau tidak oh jelas tahu アメリカ、サパミュバニア、パトリネバニア、カナパール、イディアさん、アパカ、アダコミンキンアメリカ、ブラマイ、イケダス、イケダジャー、イケダス、イケダス、イケダンアイフォー、オーダリペクトジャーン、タピマンバッチ、イカブロウ、アリアンバトワタキタキミ、イラマウダアンアルゴメタ、アパカメリカチタウ。 Oh, jelas tahu. Jadi hal-hal seperti ini... ...kepala ekotor diganti. Jadi supaya lebih jelas... ...peraturan untuk... ...hal yang baik bagi... p a r a penumpang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tarumawas. Halo. Halo, Bapak Rumawas. Ya, silahkan, sama l Soleh. Ya, silahkan.、Uh, Besok menopini? Ya, silahkan Bapak langsung opini Anda. Oke,、okay, ini... 私はそれを見たら、私らはそれを見たら、うん、それい見たら、それを見たら、それを見たら、それを見たら、それを見たら、それをはたら、それを見たら、それをはたら、それを見たら、 パワーギー。 Eh, apa, karena tinggal di dekat sana gitu Ya saya, saya apa, sayangkan Waktu itu lahan hijau banyak Bu Ternyata sekarang dikomer di, apa, Dijadikan apa d i lahan uang Seperti terminal bis ada sekarang Dulu n gak g ada Jadi serapan air juga itu akan terpengaruh Jadi ini poinnya adalah k e s e r a k a h a n lah Kalau saya poinnya itu terima kasih p a r i s Halo Silahkan Ya n g gak usah banyak kata-kata Mbak Tak、nah, Cukup satu kata aja Memalukan Pak Hari halo, Silahkan Pak Hari ya, ya. Apa yang dilakukan pemerintah Pak Hari、uh, Itu pengelola p e l a b u h a n atau Gubernur、uh, Banten Atau Presiden Indonesia Ngerti gak sih Kalau airport Jakarta itu adalah Wajah Wajah pertama yang dilihat dari Orang asing Kenapa sampai copang k a m p i n g itu dibiarkan Itu Terima kasih. Oke,、okay, Pak Candra. h Ya, selamat sore. s i l a k a n Saya lihat paham yang waktu itu kepala yang d i g a n t a Ibu. Yang paling benar, b u、hmm. Selama kepala yang n g g i g a n t i orang matanya nggak ada tanggung jawab, b u Oke, terima kasih, Pak. Selamat. Pak Bili. Halo. s i l a k a n Pak Bili. Kalau、oh, nggak, ini selamat sore, b u ya. ya. Kita mau dikit a d a k opini. Saya、eh, rasa itu ya lebih baik itu sebetulnya. パナマニアンテはいる。そこ、yeah. mm hmm. okay.